الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين بائث الرسل إلى هداية الناس وبيان شرائع الدين وأيدهم بالدلائل القطعية وواضحات البراهين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabi Nabi Muhammad, wala Aalihi wa Suhbhihi, wman tabi'ahum bi ihsan, ila yoomi Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita panjarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah dengan karuniaNya memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali di dalam majlis yang membahas tentang Usuluddin yang membahas tentang As-Sunnah yang membahas tentang al fiqhul Akbar inilah sebutan-sebutan untuk Akidah jadi nama lain dari aqidah Para ulama ada yang menyebutnya Dengan usulud din Dasar-dasar pokok-pokok agama Kenapa disebut usulud din Karena tidak sah Tidak diterima Ibadah-ibadah Amalan-amalan yang lain Kalau usulud din Dasar-dasar agama Pokok-pokok agama Ini masih keliru Nama lain dari aqidah Para ulama ada yang menyebutnya dengan As-Sunnah Kenapa disebut As-Sunnah? Karena aqidah itu Diambil sebagian besarnya Adalah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Di antara para ulama seperti Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, Beliau Memiliki kitab yang disebut dengan Atau yang dinamakan dengan As-Sunnah Maksudnya adalah dalam kitab tersebut Akidah Al-Islamiyah As-Sahihah Dijelaskan di sana tentang Akidah Islam yang benar Seperti apa Begitu pula dengan As-Sunnah Karya Al-Imam Al-Barbahari Kemudian karya Imam Ibn Abi Asim Dan lainnya jadi nama lain dari akidah adalah as-sunnah Sehingga jangan heran Kalau ada yang mengatakan Kajian ahlu sunnah wal jamaah Itu disingkat dengan kajian sunnah Jangan baper Oh berarti kajian selain itu bukan sunnah Kajian bid'ah Jangan mempersempit Jadi Yang buat baper itu kadang-kadang karena kita tidak paham apa yang dimaksud dengan istilah tersebut Kalau disebut kajian as-sunnah ketahuilah bahwasanya yang diajarkan di situ adalah akidah Islamiah sahihah bukan hanya ingat bukan hanya yang bertentangan dengan atau pasangan antara sunnah dan bidah bukan tetapi lebih luas dari itu jadi istilah sunnah itu sudah dipakai sejak dulu Di kalangan ulama salaf kita, pendahulu kita yang saleh Mereka menyebut akidah dengan as-sunnah Nama lain dari akidah juga Para ulama sebagian yang menyebut dengan al-fiqhul akbar Fikih tentang agama Tetapi yang lebih besar al-fiqhul akbar sedangkan fikih tentang amaliyah ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji umrah dan sebagainya ini disebut dengan al-fiqhul asgar fikih yang kecil ada fikih yang lebih besar lagi yaitu fikih memahami dasar-dasar agama kita aqidah. maka Imam Abu Hanifah Beliau memiliki kitab akidah Yang beliau beri nama dengan Al-Fiqhul Akbar Salawat dan salam Tidak lupa kita sanjung sajikan Keharibaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta keluarga dan sahabat beliau sekalian Ma'asyara muslimin Rahimakumullah Melanjutkan kajian akidah kita dengan menggunakan kitab panduan As-Syarajul Wahaj karya Syekh Abdul Hasan Mustafa bin Ismail As-Sulaimani Al-Ma'ribi hadhirahullah kita sudah sampai pada poin yang ke-22 poin yang ke-22 yaitu pada pertemuan yang lalu seluruh sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwasanya orang yang paling sempurna tauhidnya adalah para nabi dan rasul kemudian diikuti oleh orang-orang yang disebut dengan as-siddiq as-siddiqun dan imamnya adalah Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu anh Kemudian dilanjutkan orang-orang yang saleh dari kalangan sahabat kemudian diteruskan tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai kepada para ulama yang tetap setia berjalan di atas akidahnya Rasulullah dan para sahabatnya sampai akhir zaman nanti. Merekalah orang yang paling sempurna tauhidnya. malam ini kita lanjutkan di antara prinsip dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya orang yang paling berhak orang yang paling mengerti tentang tauhid dan mengajarkan tauhid itu adalah para salaf ulama-ulama di generasi terbaik umat ini yaitu mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana pada saat mereka hidup Al-Qur'an diturunkan maka mereka orang yang paling mengerti dan paham tentang Ayat-ayat Al-Quran dan kebanyakan ayat Al-Quran adalah berbicara tentang aqidah. Ketika ayat Al-Rahmanu ar alal arshi istawa turun, para sahabatlah orang yang pertama sekali mendengar ayat itu dan mereka mendapatkan keterangan dan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memahami ayat tersebut apa yang harus diimani apa yang harus diyakini dari ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa mereka meyakini sebagaimana yang dikatakan oleh Al Imam Malik bin Anas al-imanu bihi wajib Mengimani bahasanya Ar-Rahman Allah Zat yang Maha murah Alal arshi Di atas arash Istawa Beristiwa Dan bertanya tentang Kaifiyahnya Adalah sebuah perkara baru Perkara bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Kenapa? Karena para sahabat telah mengerti dan paham dengan ayat yang lain tentang pemahaman terhadap nama-nama dan sifat Allah wa huwa basir. Mereka imani bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsh tetapi mereka sama sekali tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluknya Sebagaimana Allah katakan dan tetapkan sendiri atas dirinya bahwasanya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Tapi leisah kami suli syai tidak serupa pendengaran dan penglihatan Allah dengan makhluknya. Begitu pula ayat-ayat sifat yang lainnya. Allah telah tetapkan bahwasanya dirinya beristiwa di atas arsh tanpa membutuhkan arsh. Dan harus ditetapkan, biakini bahwasannya istiwanya berbeda dengan istiwa-istiwa makhluk yang lain Kapal Nabi Nuh itu juga beristiwa di atas Bukit Judi Nabi Nuh, saya mau tanya kepada jamaah sekalian Nabi Nuh mu'jizatnya apa? Siapa kira-kira yang tahu mujizat Nabi nuh dapat hadiah insyaallah? Bisa buat kapal ya? Iya, Di antara mujizat Nabi nuh bisa buat kapal karena beliaulah orang yang buat kapal pertama sekali. Silakan mas, siakal khair. Mudah ya, gampang soalnya. Wah iya. Di antara mujizat terbesar Nabi Nuh alaihi salam adalah attahdi dan keyakinan beliau yang sangat tinggi atas pertolongan Allah subhanahu wa taala. Banyak di antara muda risin orang-orang yang mengajarkan anak-anak TK atau SD. Itu menceritakan kepada anak-anak TK dan SD bahwasanya Mu'jizat Nabi Nuh adalah bisa mendatangkan air bah Banjir besar Itu bukan mu'jizat Itu azab Itu bukan mu'jizat Itu adalah azab Yang diturunkan oleh Allah SWT Kepada kaum yang mengingkari Rasulnya Nah ketika adab itu Erdah Sudah tenggelam semuanya Kaum Nabi Nuh Yang ingkar kepada Allah Dan Rasulnya Maka Air pun surut Di mana Posisi kapal Nabi Nuh Ketika air itu surut Allah katakan alaljudi. Kapal Nabi Nuh beristiwa di atas Bukit Judi Nah kalau kapal disifati dengan istiwa Lalu kenapa Allah tidak boleh disifati dengan istiwa Sama-sama kata-katanya istiwa Namun maknanya atau keifiyahnya berbeda Kenapa? Karena yang satu makhluk Yang satunya lagi khalik Sama-sama punya sifat mendengar Tetapi yang satu makhluk Yang satunya lagi khalik ini bisa kita terima, bisa kita yakini Kenapa yang lainnya Tidak bisa kita terima dan kita yakini Mereka lah para sahabat Nabi Alaihi Wasallam yang Merupakan generasi Paling mengerti tentang Akidah Al-Islamiyah Al-Sahihah Kemudian Generasi selanjutnya Yang menerima Pelajaran dari generasi para sahabat Yaitu tabi'in Mereka adalah orang-orang soleh Yang tidak berjumpa dengan nabi Hanya berjumpa dengan murid-murid nabi Dan selanjutnya tabir, tabi'in Orang yang mendapatkan ilmu dari para tabi'in Tidak sempat berjumpa dengan murid nabi Tetapi menjadi muridnya murid nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Untuk mempelajari Atau mengetahui akidah Islam Yang benar Maka harus diambil dari mereka Yaitu akidah Yang diyakini oleh Generasi Salafus Salih Sudah tidak bisa lagi ditawar Kalau ingin selamat akidah kita akidah yang benar maka harus kita ambil dari akidahnya mereka. Karena mereka lah orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasabiqun al awaluna min wal ansar. Orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Waladin taba'uhum bi ihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan baik Ihsan Ihsan itqanul amal Bukan hanya sekedar ikut-ikutan Bukan hanya sekedar pengakuan belaka Kami adalah ahlu sunnah wal jamaah Tetapi amalnya jauh Dari apa yang diamalkan oleh ahlu sunnah wal jamaah Di generasi yang pertama Allah dijadikan berumah dan yang mengikuti mereka orang-orang muhajirin orang ansor. Siapa muhajirin dan ansor yang dimaksudkan dalam ayat surat at-taubah itu ayat seratus. Kalau bukan para sahabat Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah ridho kepada mereka. Ini ayat dibaca nanti sampai hari kiamat. Kalau Allah sudah rilbah kepada seseorang maka kemana tujuan akhir seseorang tersebut? Kalau bukan surga. Maka bagi yang ingin masuk ke dalam surga perbaiki dulu akidahnya. Ambillah akidah dari orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman para salaful ummah Generasi terbaik umat ini Sebagaimana para sahabat dulu Meyakini sebuah akidah Begitulah seharusnya kita meyakini akidah tersebut Dari sini Maka Ada pertanyaan Ustadz Bagaimana hukumnya Belajar dari guru Yang akidahnya belajar agama dari guru yang akidahnya rusak ada akidah yang tidak sahih misalnya akidah bersatunya antara khalik dengan makhluk akidah wihidatul wujud manunggaling kaulogusti kaulogusti ya bagaimana hukum belajar agama dari orang-orang seperti itu maka jawabannya adalah kalau masalah akidahnya dia rusak, bermasalah maka tidak boleh mengambil ilmu agama dari orang-orang seperti itu karena masih ada orang-orang atau guru-guru yang berakidah salimah berakidah yang selamat berakidah yang sahihah ambilah dari mereka supaya lebih selamat kecuali kalau di sana tidak ada satupun yang bisa mengajarkan cabang ilmu tersebut kecuali dia yang berakidah rusak tadi contoh bagaimana hukumnya belajar membaca Al-Qur'an dari guru yang masih berakidah Mu'tazilah. Apa itu akidah Mu'tazilah? Belajar akidah karena di sana banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah supaya kita tahu dan tidak terjatuh ke dalam penyimpangan tersebut. Mu'tazilah adalah salah satu kelompok yang menyimpang dalam masalah akidah di mana mereka berkeyakinan bahwasanya Allah tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa dilihat di akhirat apalagi di dunia ini akidah mereka dan akidah ini menyimpang tidak benar ini bukan akidah Rasul akidah Rasulullah SAW adalah Allah memang tidak bisa dilihat di dunia tetapi di akhirat nanti kelak Allah akan bisa dilihat khususnya bagi orang-orang yang beriman dan masuk ke dalam surga nikmat terbesar yang akan dirasakan oleh penghuni surga adalah melihat wajah Allah yang mulia semoga kita tidak diharamkan oleh Allah untuk melihat wajahnya yang karim amin ya rabbal alamin bagaimana hukumnya belajar membaca Al-Quran dari orang yang masih berakidah nu'tazilah Seperti tadi, kalau seandainya tidak ada di daerah tersebut guru yang bisa mengajarkan baca Al-Quran selain beliau yang masih berpemahaman Akidah nuzul jazilah, maka tidak mengapa selama yang dia pelajari adalah membaca Al-Qurannya. Tetapi jika di sana masih banyak guru-guru yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan bisa mengajarkan, membaca Al-Qur'an Maka kepada beliau-beliau lah kita belajar Jangan mencari dan mencoba-coba untuk berhadapan dengan syubhad ikhwan. Karena hati ini lemah Syubhad itu menyambar-nyambar Sebagaimana kata para ulama Jadi jangan sampai kita merasa percaya diri InsyaAllah saya sudah punya filter Ya Insyaallah saya kuat Tetapi ketika Dijelaskan mendapat penjelasan Dengan ilmu bayan Ngomongnya Masya Allah luar biasa Retorikanya Dia putar itu Dalil-dalil kemudian Sampai pada kesimpulan Membenarkan akidah Dia yang rusak Kita yang dengar Iya oh juga ya ia ya juga Shubhad Hati-hati ya, ikhwan. Kemudian Poin berikutnya Di antara akidah Ahlu sunnah wal jamaah Adalah meyakini Bahwasanya Madhab salaf Di dalam akidah adalah Yang paling Berilmu dan yang paling selamat generasi terbaik umat ini adalah orang-orang yang paling selamat akidahnya dan paling mengetahui tentang agama kalau kita bandingkan misalnya ilmu tafsir al-quran ilmu tafsir al-quran ada pertanyaan siapakah ulama dari umat ini yang paling mengerti tentang Al-Qur'an tentang tafsir Al-Qur'an sehingga dia disebut-sebut sebagai turjuman Al-Qur'an siapa yang tahu tunjuk tangan ya Ibnu Abbas Ibnu Abbas sahih silahkan Mas Ibnu Abbas Siapa dia? Sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Radhiallahu anhum ajma'in Tidak ada yang lebih Paham Tidak ada yang lebih Pandai dalam masalah Tafsir Al-Quran Di kalangan para ulama Dari dulu Sampai sekarang melebihi Kepiawayan ibnu Abbas Di dalam mentafsirkan Al-Quran jadi tidak benar ada yang mengatakan bahwasanya Membandingkan antara ilmu salaf dengan ilmu khalaf Jadi salaf, khalaf itu istilah Salaf itu pendahulu Khalaf itu orang belakangan Kita ini khalaf Kita ini hidup di abad keberapa? Abad keberapa ini? Hah? Pakai tahun Islam dong. Sekarang kita masuk tahun baru. ya. Alhamdulillah 1440. 1440 ini abad keberapa? Abad ke-15. Kita hidup di abad ke-15. Kita ini disebut khalaf. Kapan sih Ustadz? Zaman atau abad disebut salaf, disebut khalaf. Kalau diitlakkan Maka yang disebut salaf itu adalah Tiga abad yang pertama Itulah yang mutlak disebut sebagai salaf Ingat, yang mutlak disebut sebagai salaf Sebelum, jadi tiga abad yang pertama Generasi sahabat nabi Generasi tabi'in dan generasi tabi'ut tabi'in. Sebagian ulama ada yang memasukkan generasi imam madhab yang empat. Itu ke dalam tabi'ut tabi'in. Termasuk salaf. Sedangkan setelah mereka itu semuanya disebut dengan khalaf. Ada yang mengatakan bahwasanya ilmu Orang-orang salaf Ini adalah Yang paling selamat Madhabnya Namun orang-orang khalaf Orang-orang yang datang belakangan Itu yang paling banyak ilmunya Ini pernyataan yang Kurang tepat Kalau tidak mau dikatakan keliru atau salah. Kurang tepat. Kenapa? Karena di sana ada pengurangan terhadap kedudukan dan keutamaan generasi salaf. Jadi yang benar adalah orang-orang salaf ingat beda ya kalau disebutkan salaf dengan salafi itu beda beda antara Islam dengan islami itu beda Islam agamanya islami orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam tersebut wah makanya sekarang ada ada jumlah ada baju islami, ada uh, segala perkara sekarang di, digandengkan dengan kata-kata Islam, sebut Islami. Jadi Islam itu berbeda dengan istilah Islami. Begitu pula dengan Salaf, beda dengan istilah Salafi. Salafi itu orang-orang yang mengikuti Salaf. Siapapun dia yang mengikuti Jalannya generasi yang pertama Dia disebut dengan salafi Walaupun dia tidak mengakuinya Al-imam syafi'i Murid-muridnya Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muzani Dan murid-murid setelah mereka Ketika mereka mengikuti imam mereka dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan sebagainya maka mereka dinisbatkan kepada salaf mereka. Maka secara istilah mereka disebut salafi. Baik. Yang benar adalah orang-orang salaf itu adalah orang yang paling banyak ilmunya, yang paling hikmah dan yang paling selamat agamanya. Orang-orang khalas itu di bawah mereka. Buktinya mana, Mas? Dalilnya mana, Pak? Kalau ditanya dalil, maka sampaikanlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbu ashhabi." Dan ini hadis yang sahih. Jangan kalian celah sahabatku Ini Peringatan keras kepada orang-orang Yang masih menjelek-jelekkan sahabat nabi di mana mereka mengatakan Ada sahabat nabi yang rakus kekuasaan Ada yang tamak dengan tampuk pimpinan Dan lain sebagainya dalam rangka untuk menyudutkan bahkan diantara mereka ada yang mengkafirkan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Padahal ilmu agama ini dari mana datangnya? Kalau bukan dari para sahabat nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Tadi sampai di mana kita? Ya, pen? Mencela sahabat Nabi. Sebelum itu? Ah? Hadist. La Tasubu <-tun> <San -tun> Ashabi. Jangan kalian celah sahabatku. Kalau seandainya kalian berinfak. Kalian bersodaqah Dengan emas sebesar gunung Uhud Tidak akan mampu menyamai Tidak akan mampu menyamai dengan sodakah sahabatku Emas juga Walau hanya satu mun Walau hanya satu mun Ini menunjukkan keutamaan sahabat nabi Dari generasi-generasi selain mereka Jadi jelas sekali keutamaan dan kedudukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah lewat penjelasan atau pembahasan tentang ini di mana di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang-orang Ahlul Kitab itu kalau ditanya misalnya Yahudi Orang-orang Yahudi Kalau ditanya siapakah Di antara kalian Orang-orang yang terbaik Setelah Nabi kalian Mereka akan mengatakan Ashabu Musa Sahabatnya Musa Alayhi salam Begitu pula kalau ditanyakan kepada ahlun Nasara Siapakah orang terbaik Di antara kalian, di umat kalian Setelah Nabi kalian Isa Ibn Maryam Mereka pasti akan menjawab ashabu Musa yang disebut dengan al-hawariyun. Sahabat-sahabatnya afwan, ashabu Isa, sahabat-sahabatnya Isa alaihi salam. Begitu pula dengan ahlul Islam ummatul Muhammadiyah, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya Siapa di antara umat ini yang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus menjawab dan ini prinsip alusunah al Jamaah. Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan lagi. Tetapi sangat disayangkan sekali, ternyata masih ada orang naku Islam. Pakaiannya Islam mengaku dekat dengan keluarga Rasulullah s.a.w. Tetapi ketika ditanya siapa orang yang paling jahat di antara umat Islam, mereka menjawab, Ashabu Muhammad, Inna Lillahi wa inna Ilaihi raja' Orang yang paling jahat di antara umat ini kata mereka adalah, para sahabat nabi ingatlah orang-orang yang mencela sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang saja berarti dia telah mencela syariat kita yang mulia ini sesungguhnya orang-orang yang mencela sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya dia akan dan hendak mencela nabi itu sendiri Kenapa? Karena Nabi saw pernah bersabda: "Almaru' ala dini khalidi." Seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Lah, kalau sahabat Nabi pantas untuk dicelah. Sebagian mereka ada yang melaknat. Di dalam solat-solat mereka ada yang melaknat sahabat. Kalau sahabat Nabi pantas untuk dilaknat, dicela, dicerca, dicaci dan dimaki. Dituduh yang tidak-tidak, bahkan mereka menuduh sahabat wanita dan itu merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah, ibunda kita, ummahat min ummahatil mu'minin. Sebagai orang yang telah melakukan perbuatan serong. Nauzubillahi Nah, alhamdulillah, tuh Kalau pantas sahabatnya itu dicela, maka orang yang mengambil mereka sebagai sahabat, tentunya termasuk orang yang akhirnya mereka akan membuat umat ini akan berfikir, orang-orang awam akan berfikir, lho kalau memang sahabat itu dicela atau pantas untuk dicaci. Kenapa Rasul mengambil mereka sebagai sahabat? Mengapa Allah memilih generasi itu sebagai generasi yang mengiringi nabinya yang mulia? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita mengetahui bahwasanya banyak ulama-ulama khalaf, ulama-ulama yang datangnya belakangan ketika mereka terpengaruh dengan pemahaman yang keliru, akidah yang batil, akidah yang tidak benar, mereka rujuk kembali kepada pemahaman salaf. Di antaranya adalah Abdul Hasan al ashari Abdul Hasan Al-Ash'ari yang keluar dari pemahaman Mu'tazilah gara-gara munawarah, debat, diskusi yang beliau lakukan kepada Ali al Jubba'i pemimpin besar Mu'tazilah pada zaman tersebut yang insyaAllah kisahnya akan kita sampaikan setelah adhan salat isya'alikum mandangkan Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Nuqthazilah ini adalah salah satu kelompok di dalam Islam yang menyimpang dalam masalah akidah. Banyak diantara pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang dari akidah al-sunnah al-jamaah Dan diantara prinsip mereka adalah mereka tidak menyandarkan keburukan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Artinya Allah tidak mungkin menciptakan keburukan Jadi Allah tidak mungkin menciptakan keburukan. Maka akidah seperti ini itulah yang dipahami dan dipelajari oleh Abdul Hasan Al Asy'ari rahimahullah. Karena memang lingkungannya pada waktu itu adalah orang-orang Mu'tazilah. Zakallahu khair. Maka lingkungan ini sangat berpengaruh Dari kecil sudah dicekoki dengan Pemahaman dan akidah seperti itu Apalagi Kalau ditambah dengan Adanya Campur tangan penguasa Seperti yang terjadi Pada zaman Imam Ahmad Ketika itu pemahaman akidah yang berkembang adalah Mujazilah. Salah satu pemahaman mereka adalah mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Dan ini bertentangan dengan akidah al wal-Jamaah. Tetapi itulah yang hidup dan berkembang pada zaman tersebut. Pada waktu dinasti Abbasiyyah. Dan pada waktu itu dipimpin oleh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun terpengaruh dengan ilmu-ilmu filsafat. Maka diperintahkan para ulama untuk menerjemahkan kitab-kitab atau buku-buku dari Yunani ke dalam bahasa Arab. Sehingga disitulah mulai berkembangnya ilmu filsafat. Dan itu ternyata merusak. Salah satunya adalah mengatakan dan menganggap Al-Quran adalah makhluk Dan disokong oleh penguasa pada waktu itu Sehingga banyak ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang disiksa Yang dicambuk Yang dizolimi Termasuk di dalamnya yang paling populer adalah Imam Ahmad Tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad? Apakah dia memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk memberontak kepada penguasa Al-Ma'mun? Tidak. Apakah dia berfatwa bolehnya berdemonstrasi melawan pemimpin yang zalim? Tidak. Ini Imam Ahmad, imam yang paham betul tentang fiqhul waqi'. Karena darah kaum muslimin ini lebih berharga Jangan sampai jatuh tertumpah gara-gara ingin menggulingkan kekuasaan. Walaupun pemimpin yang loli tetap sambil nawal ta'na selama belum tampak padanya kekafiran yang nyata. Ingat itu kaidah alusional zaman. Insya Allah kan kita bahas pada poin yang nanti Insya Allah akan sampai. Tadi saya ingin menyampaikan tentang kisah. Taubatnya Abdul Hasan Al-Ashari keluar dari pemahaman Mu'tazilah Ketika berdebat kepada gurunya Abu Ali al jubbai Beliau mengatakan, wahai guruku, apa pendapatmu tentang tiga orang bersaudara Salah satu ikhwah Yang satu, dia adalah orang yang bertakwa, beramal soleh, kemudian dia meninggal yang kedua atau kita satu-satu dulu, di mana tempatnya di akhirat? Kal Hiljan lah, dia akan masuk surga. Yang kedua saudaranya, dia adalah ahlu maksiat, tidak pernah sholat, mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan sebagainya. Kemana? Terus meninggal. Kemana tujuannya? di akhirat nanti kual final gurunya berkata di neraka jelas toh yang ketiga saudaranya yang terakhir mada wahwosohir meninggal dunia pada waktu masih kecil belum balil kemana tujuan akhirnya gurunya mengatakan insyaallah ila al jannah ilal jannah nanti di hari kiamat ketika mereka berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang pertama tadi ahlu ta'at masuk surga sudah la iskal. bagaimana dengan saudaranya yang ketiga yang meninggal dalam keadaan masih kecil dia katanya masuk surga iya, bisa enggak Anak yang kecil, meninggal waktu kecil itu Derajatnya nanti di surga Melampaui Saudaranya yang taat tadi Kalau gurunya berkata, oh gak bisa Gak bisa karena dia belum sempat Berbuat ketaatan, dia hanya meninggal Dia hanya meninggal pada waktu masih kecil Baik, dia akan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rabb, wahai Tuhan Aku masuk ke dalam surga Dan aku sebenarnya bisa Mencapai derajat yang sama Dengan saudaraku yang pertama ini Tapi karena engkau duluan mematikanku Maka aku gak sempat Mungkin kalau engkau tidak mematikanku Ketika masih kecil dulu Aku akan lebih saat daripada dia Dan aku akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi Dari dia di surga Lalu Allah mengatakan Dan ini dipahami orang mutazilah Allah akan mengatakan Kata gurunya Abu Ali al jubbai Allah akan mengatakan kepada yang kecil meninggal itu Kalau seandainya Aku tahu Kalau seandainya engkau aku biarkan hidup Sampai engkau dewasa Engkau akan bakalan jadi orang yang Ahmi maksiat maka aku matikan engkau terlebih dahulu ketika kecil syukur dong akhirnya yang saudara yang kecil yang ketiga tadi yang meninggal pada waktu kecil terdiam sudah dia menerima masuk yang penting sudah masuk surga lalu saudara yang kedua ini protes yang masuk neraka ya Allah kalau engkau mengetahui Bahwasannya yang kecil tadi itu Kalau seandainya dia Menjadi apa namanya Tidak dimatikan ketika masih kecil Dia akan menjadi orang yang Ahlu maksiat Maka mengapa engkau takdirkan aku Mengapa engkau Takdirkan aku Menjadi orang yang ahlu maksiat Sehingga aku bisa mencapai atau Masuk ke dalam neraka Kan bisa jadi Kenapa engkau tidak Me menghendaki Sesuatu yang lebih baik dariku Untukku Engkau zalim ya Allah Kata Yang kedua tadi Mendengar pernyataan ini Gurunya pun terdiam Al-Abu Ali Al-Jubai Dan akhirnya karena tidak bisa menjawab Akhirnya pada suatu saat Abdul Hasan al-Ash'ari mengumumkan di mimbar sebagaimana aku melepaskan rida atau bajuku ini begitu pula aku lepas dan aku bara berlepas diri dari pemahaman Mu'tazilah kemudian beliau membuat akidah yang disebut dengan akidah Ash'ariyah kemudian beliau terpengaruh dengan akidah al-kulabiyah sampai akhir hayatnya beliau akhirnya rujuk kepada manhaj salaf mazhab salaf di mana tidak menakwil ayat-ayat sifat lewat kitab beliau yang beliau beri nama dengan al-ibanah alhamdulillah Jadi para ulama khalaf yang dulunya pada awalnya tergelincir pemahaman mereka kepada pemahaman yang keliru tetapi Alhamdulillah akhirnya mereka mendapatkan hidayah Untuk kembali kepada madhab salaf dalam masalah aqidah Dan itulah madhab yang selamat Begitu pula dengan Al-Imam Al-Ghazali Yang sibuk dan menyibukkan dirinya ketika di awal-awal Masa beliau mengajar dengan ilmu-ilmu filsafat Akhirnya diriwayatkan bahwasanya ketika beliau meninggal dunia Beliau sedang Memangku kitab sahih al-Bukhari Kitab sahih al-Bukhari Ma'ruf, populer, terkenal Dengan kitab sahih yang Membahas masalah akidah Yang sahihah, akidah ahlu sunnah Wal jamaah Demikian pengajian kita pada malam yang berbahagia ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan bisa dipahami Dengan baik dan bermanfaat Bagi kita semua lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Ash'adu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.